Ya terima kasih dokter. Ini dari sesi pertama ini kita sudah bisa mengetahui bahwasanya kalau kita ingin menjaga kesehatan ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu mengenai tidurnya, kemudian mengenai minum dan juga mengenai makan. Nah selanjutnya kita akan buka dengan sesi tanya jawab. Silakan saya ulangi bagi awat yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui SMS ke nomor 0852-2653-9622. Ya. Nah. Silahkan, dari Iwan ada yang mau bertanya? Monggo. Ini ada satu pertanyaan, dok. E, nyatanya, saat Om Andon, Aktivitas fisik kita itu kita pakai untuk, waktu kita kita pakai untuk kegiatan ibadah. Nah itu otomatis tadi itu akan mengurangi jam tidur. Nah bagaimana sebaiknya, apakah boleh kita jam tidur kita berkurang atau tetap harus diganti? Baik. Kalau saya saran saya pribadi untuk vitalitas jangka panjang, karena 30 hari itu kan sebetulnya um, waktu yang cukup ideal ya dia satu bulan penuh, makanya kita harus usaha maksimal. Yang sering terjadi pada diri kita itu kan, 10 hari pertama terlepas dari kawan-kawan yang lain ya, kalau yang lain kan biasanya softnya mengalami kemajuan begitu kan, makin ke sini. Nah, kita sendiri kan sebenarnya secara fakta itu, awal itu pasti bersemangat, mudah betul, tapi nanti begitu menjelang hari-hari akhir itu, meskipun kita paham betul pahalanya dan sebagainya, tetap saja ada penurunan. Nah, ini biasanya terjadi kalau kita terlalu memaksakan diri. Nah saran saya bagaimana? Saran saya tetap tolong perhatikan betul jam tidur kita itu tadi. Karena jam tidur itu sebenarnya sudah ideal. Empat sampai enam setengah. Kalau anda mau usaha maksimal ya tetaplah ambil empat. Empat jam sehari dalam tempo satu bulan itu sudah cukup berat sebetulnya bagi beberapa orang. Nah terus kalau anda memang mau menghidupkan malam bagaimana supaya tetap teratur ritmenya tadi kan seperti yang saya sampaikan anda liburan. Free-free saja toh, mau tidur jam berapapun juga. Nah maka silakan tidurnya pagi saja. Setelah sholat subuh tadi itu loh. Sampai zuhur. Enak nanti bangunnya. Oh tapi tadi katanya siang untuk beraktivitas malam untuk berbedah. Betul. Nah ini ada tips and triknya. Bagaimana? Sama. Jadi kalau nanti Anda tanya ke dokter-dokter yang ahli kesehatan kerja itu jawabannya masih sama. Jadi kalau ada orang yang kerja shift. Ini saya ambil yang pernyataan kerja shift saja ya. Itu mau istirahat. Itu semua lampu wajib dimatikan. Semua korden wajib ditutup. Jadi pastikan suasananya seperti malam hari. Terus tidurnya gelap. Nah itu nanti efeknya mendekati dengan efek tidur malam. Memang tidak bisa menggantikan, tapi mendekati. Dan itu tu kesehatan jangka panjang cukup baik. Jadi tetap digeser. Lah, anda tahan berbunyi baca-mak tidur gitu? Berisiko loh ya. Tetap berisiko. Mengko. Ya, terima kasih. Dok. Berikutnya ini ada pertanyaan. Bagaimana pola tidur, minum, dan makan yang efektif bagi penderita mahkronis. Nah, Jadi ada kata mahkronisnya. Baik. Kalau bicara sakit mah itu tolong jangan dinafikan pula bahwa sakit mah itu ada dua tipe. Pada intinya ada yang kalau berbasis puasa ya, satu tipe itu dia sembuh dengan puasa, itu orang menikmati, memang enak betul. Jadi dia puasa makin makan teratur makin enak. Tapi kalau yang satu lagi itu makin berpuasa makin sakit, apa ada yang semakin sakit. Silahkan konsul dulu ke dokter. Dokter yang kalau di Jogja membuka di Jogja itu ada konsultan gastrohepatolog. Itu pendapatnya tentu lebih luas ya. Cari yang wawasan keagamanya luas juga. Nah itu konsul betul aman tidak berpuasa itu satu. Kalau sudah aman berpuasa lanjut. Kalau enggak ya jangan memaksakan diri. Karena memang masih ada jalan yang lain, gitu dalilnya. Ya puasa uh, Islam ini kan Syamil mutakamil, itu kan ya kita harus melihat itu juga. Terus kemudian kalau misalnya dia mah dan diizinkan berpuasa, apakah terus bisa seterusnya baik-baik aja seperti orang yang lain? Tidak ada. Sebetulnya salah satu iklan tertentu, satu-satunya macam ramah ya, itu sudah memberikan cara uh, berpuasa dengan sakit, oba, orang yang sakit mah dengan baik. Anda ingat-ingat betul iklannya? Jangan lupa, minum saat sahur, kemudian berbuka dan sebelum tidur. Nah ini. Ada sebenarnya obat yang lain. Kalau kita biasanya pakai lansoprasol atau meprasol itu, nah itu harus diberikan jangka panjang. Jadi malam hari itu wajib minum ini. Sahur juga nanti kalau mahnya makin berat juga wajib diminum juga. Nah setelah itu insyaallah mahnya baik. Terus kemudian kalau anda sakit mah, tolong biasakan dekat dengan makanan-makanan. Atau minuman-minuman yang ramah Dengan asam lambung Anda Jadi biasakan memecahnya dengan ini Apa saja sih makanan-makanan sederhana Yang ramah dengan lambung Anda Jadi kalau orang sakit mah Anda sakit mahnya kumat, di tengah umum Tidak ketemu batmah, nah carilah makanan-makanan ini Yang pertama, makanan kedelai Sari kedelai, susu kedelai Atau semua olahan yang mengandung kedelai itu membantu Anda Yang kedua, susu dan produk susu Lebih baik susu cair yang ketiga tapi yang terakhir karena ini masih terdebatable, santan. Jadi yang pertama itu lebih baik Anda cari yang susu terlebih dahulu, susu. Akhirnya dengan susu, awalnya dengan susu, itu membantu. Tapi ingat susu juga ada kalorinya ya, jadi dihitung-hitung juga. Susu, itu membantu. Perasa kan betul? Nah oke, okay. nah itu itu itu prosedurnya. Jadi kalau Anda sebekena makronis, ya tetap harus akrab dengan obat. Saya juga demikian kok, kalau saya mahnya kumat. Saya saya sakit mah kronis, ada faktor turunan juga. Jadi biasanya pada mulai hari 10 hari kedua gitu, saya harus ketemu dengan obat mah. Dulu awal-awal itu enggak sama sekali, tapi makin kesini itu mah saya itu makin unik. Jadi suatu saat saya perlu meneropong perut saya itu isinya apa. Gitu. Mau enggak? Ya. Peace. Dari, dari Santai. Man, oh, mungkin nanti pakai kertas gitu. Iya. <laughs> <sudah, sudah>, <laughs> Kemudian ini ada lagi dong, jadi kalau misalkan pas saur, itu kan minumnya banyak banget. Kemudian pas habis subuh itu sudah mulai kencing. Nah itu gimana, kalau gitu logikanya simpanan air kita berkurang dong dong. Nah gimana itu. Ya seperti yang pernah saya sampaikan tadi, bahwa sebetulnya kebutuhan minum kita itu jam-jaman. Jadi bukan harian. Anda tuh kita tuh bukan onta gitu loh ya. Minum sekali kemudian jalan gitu kan. Satu hari penuh, enggak, enggak bisa. Memang faktanya itu, demikian tapi itu akan lebih baik, itu tetap lebih baik daripada tidak sama sekali. Ya faktanya juga, meskipun Anda minum begitu, kencing kan banyak, nanti sore hari kan tetap lemes juga. ya Tetap kena, tetapi itu sekali lagi lebih baik untuk kesehatan jangka panjang Anda daripada yang minumnya kurang. Ya, tetap enggak bisa dihindari artinya, tapi lebih baik seperti itu. Ini sambil ditunggu yang Iwan. <laughs> ya silahkan baik pola makan DM ya nah ini agak berat ini DM nya diizinkan berpuasa oh ya sudah pokoknya kalau misalnya jadi kalau ada DM sakit maah itu tolong konsul dokter dok dok dulu diizinkan enggak ya jangan ngelawan Dokter ini melawan perintah agama, ini gak jelas nih loh, di belakangnya juga sudah ada perkecualian kok sana-sini kok. Kita tuh kan mengambil diagnosis juga tidak asal mengasal. Pokoknya pertama dia diizinkan puasa dulu gak? Indikatornya paling gampang biasanya berdasarkan komplikasinya sudah sejauh mana sama kadar gula darahnya. Nah, lalu bagaimana sehat berpuasa dengan DM? Itu tiap orang masing-masing tergantung terapinya. Prinsipnya ada beberapa orang tuh yang paginya tidak usah minum obat terlebih dahulu. Karena ada yang puasa terus kemudian langsung minum obat anti DM. Bu itu jebol nanti kemudian siang hari, oh enggak sampai siang udah lemas ya, udah enggak karuan. Nah, terus kapan dia perlu minum obat itu? Ya biasanya malam harinya. Tapi nanti ada dosis teraturnya yang dia disesuaikan sampai menjelang sahur. Gitu. Pola makannya seperti apa? Sama lah secara umum. DM itu kan pola makan sehat ya. Perhatikan pola makan DM itu. DM itu bukan pola makan dua kali sehari loh ya. Pola makan saya itu bagaimana? Sarapan, nih ada snack pagi, makan siang, terus ada snack sore, terus makan sore atau makan malam. Itu pola makan saya. Sampai sekarang konsensus itu belum digeser. Nah, itu fungsinya apa? Biar kita tuh terbiasa ketemu makanan dan kita tuh enggak enggak balas dendam gitu loh. Ya, oh iya, terus satu lagi ini masih DM. Saya lupa mengatakan tadi itu. Tolong perhatikan betul, Anda itu kalau puasa itu dalam kondisi lapar kan? Penyerapan makanan Anda itu dengan izin Allah, ini juga barokah Allah juga, meningkat. Jadi biasanya orang itu kalau makan segini ya, itu yang diserap cuma sepertiga. Tapi kalau Anda dalam kondisi berpuasa atau kelaparan, itu yang diserap menjadi 3 per 4. 75 persen. Maka, Bayangkan, bayangkan loh ya, kalau Anda makan biasa gitu kan Yang serap semua 1/3. Yang lainnya dibuang. Bayangkan kalau anda kelaparan terus porsi makannya sama kayak makan yang biasa. Apa yang terjadi pada tubuh Anda? Yo gemuk, besar, yang tipikal-tipikal kalau buka puasa balas dendam itu. Kan. Nih buka puasa gitu kan. Tak. Nah, itu keluarin semua gitu kan. Tak, tradak, tak, bleng, bleng, bleng. Nah, itu selesai. Kacau juga, nggak bisa demikian. Pasti gede itu nanti yang kemudian mas eat ketemu, wah beratnya tambah. Ini ada ada konsekuensi. Karena yang pola makan kita lebih teratur, dan biasanya beratnya naik. Nah untuk dm itu yang beresiko adalah ketika dia merasa lapar, terus makanya juga sekuat. Nah sekarang mulailah. Nah ada saterian. Waalaikumsalam. Nah kalau kemudian uh, Pola makan kita ini kita kita rasapi dengan baik loh ya. Jadi rasakan betul ketika misalnya suatu saat itu anda puasa awal-awal gitu sebetulnya cukup makan beberapa makanan itu sudah kerasa kenyang tu. Dan saat taraweh gitu habis taraweh gitu kita makan gitu rasanya juga sudah cukup, cukup kenyang tuh di level tertentu. Nanti jadi kalau saran saya itu lebih baik kalau ketika anda makan gitu sedikit itu tapi sering. Itu kalau pas malam harinya. Karena kalau enggak itu beresiko. Ada orang itu habis buka itu sudah makan nasi gitu kan. Nanti jam 9, jam 10 itu sudah lapar lagi gitu. Makan lagi. Nanti jam 12 itu bangun gitu kan. Wah ngemi dulu. Tapi begitu sahur, wah teman-teman ada sahur semua. Ikut sahur juga. loh nah, ini makanya malah lebih mengerikan daripada yang daripada yang gak puasa kan. Berapa kali dia makan gitu. Begitu. lagi? Ya kemudian ini Ustadz. Kalau misalkan tentang olahraga Itu kan tadi belum terbahas ya olahraga. Ya, ya. Apakah itu baik Apakah ada penyesuaian ketika puasa Atau mm -hmm. tidak gitu. Olahraga itu tetap perlu kita perlukan saat puasa Tidak bisa tidak olahraga kita perlukan saat puasa Terserah mau caranya seperti apa Nah tetapi yang jadi pertanyaan tadi kan Mengingat kebutuhan air kita itu sebenarnya jam-jaman Bukan di, bisa dirapel 24 jam Jadi ya kita harus menyesuaikan Kapan saat terbaik untuk olahraga anda bisa tebak sebetulnya. Kapan? Sebelum buka? Atau malam? Tapi malam itu kan betul-betul menggeser ritme ya. Beberapa orang yang memilih ibadah sayang. Ya sudah, kalau itu laragalah sebelum buka. Dan potenaganya kalau bisa ya jangan berat-berat. Mungkin futsal harus agak sayonara dulu ya. Kalau untuk pas Ramadan tuh futsal harus istirahat lebih dahulu. Apalagi lapangan bola besar. Bar dulu gitu. Tapi sebenarnya lebih mengedangkan futsal kalau kalori yang terbakar. Nah, ya bisa dipilih kan kita masih punya banyak olahraga-olahraga ringan gitu kan 30 menit sehari gitu, enak gitu. Dan kalau mau menyesuaikan sunah dengan lebih utama juga lebih enak. Sunahnya kalau ke mesti itu ngapain tuh? Pakai motor? Pakai sepeda? Jalan ya, itu tolong diaplikasikan dengan betul. Baru mulai dihitung sudah berapa lama jadi kalau memang merasa nggak sempat betul ya sudah jalan saja cukup kan cukup cukup insyaallah selesai ada lagi oh, ada. <laughs> banyak banget pertanyaannya <laughs> ini pertanyaan yang sering umum ya sering umum di kajian-kajian sering sekali ditanyakan mungkin pertanyaan pertama harusnya assalamualaikum ustadz bagaimana cara mengatasi agar tidak ngantuk atau tidur setelah subuh kalau yang ini setelah subuh gimana ya Ustaz ah, dalam perubahan ritme yang begini, ini harus diakui mengatasi ngantuk setelah tidur itu agak sulit harus diakui agak sulit jadi ya seperti yang saya sampaikan tadi mengingat puasa itu sudah meningkatkan kualitas tidur itu sendiri, ada penelitiannya makin kita lapar itu kualitas tidur kita meningkat nah Apalagi kalau sudah ketemu sudah subuh. Dan apalagi kalau teman-teman sebelumnya beribadahnya full, semalaman. Itu sulit dihindari. Dicegahnya sulit. Kalau tips and triknya, saya hanya bisa menggunakan tips and trik secara umum. Nanti mungkin ada tambahan dari kawan-kawan yang di sini ya monggo. Tapi secara umum, tips and triknya itu adalah memang bagaimana ya? Agak sulit deh. Ya prinsipnya adalah aktifkan kelima panca indera Terserah mau dengan cara seperti apa Saya saya tadinya mau menyebut ikuti kajian gitu Tapi faktanya yang tidur saat kajian pada subuh itu juga gak sedikit deh Saya mengatakan zikir gitu Nah faktanya juga yang kemudian tertunduk saat zikir gitu itu juga banyak ya Ya makanya, makanya agak sulit Secara umum agak sulit Tapi kita bisa mencoba dengan mengaktifkan kelima panca indera Terserah mau caranya seperti apa Apakah kemudian dengan jalan-jalan ringan. Apakah kemudian dengan aktivitas. Apakah dengan kemudian berwudhu dan sebagainya. Itu bisa dicoba. Tetapi lagi-lagi itu berpulang kepada diri kita masing-masing. Dan memang secara fakta. Fakta loh ini ya. Habis subuh di Ramadan atau yang puasanya panjang. Itu dengan habis subuh di hari-hari biasa itu ngantuknya beda. Betul ya. Berarti kan PNS itu menyesuaikan jam kerja loh ya. Jam kerja PNS itu digeser kan saat Ramadan. ya Monggo sebetulnya e, kalau misalkan kita membahas mengenai tidur itu setelah setelah kita subuh apakah itu ada hubungannya dengan kuantitas makanan kita saat sahur itu? Mungkin apakah nda terlalu banyak sehingga resiko untuk tidur itu jadi semakin tinggi atau tidak ada hubungannya? Ya. Kalau ada hubungannya jelas ada. Tapi sayangnya beberapa kawan gitu yang sahurnya sedikit pun itu masih ada yang mengeluh ngantuk. Cuma memang kekenyangan saat sahur itu membuat e, saat bada subuh itu akan lebih berat. Sekali lagi akan lebih berat. Jadi konsekuensinya bagaimana ya itu betul enggak betul nang seperti 1 seperti 1 itu. Gunakan 1/3 yang betul ya. Itu tetap berlaku untuk sahur lo ya. 1 makanan, 1/3 cairan. Ingat, 1/3 cairan lo ya. Dan 1/3 lagi udara, bukan cadangan. 1/3 makanan, 1/3 minuman, 1/3 cadangan. Salah gih okay. cukup ya. belum lanjut lagi pokoknya oh habisan sama satrehan masih ini nanti ketemu kayak satrehan habis ini di sana ya <gay> okay. gini ini pertanyaannya cukup menarik yang ini oke okay. bagaimana menarik itu biasanya mengerikan malah <gay> bagaimana aktivitas pola hidup yang sehat bagi orang yang ingin menggemukkan badan <gay> yang sehat tapi ingin menggemukkan badan ya yeah. masalah kurus dan gemuk itu ada dua faktor yang pertama jangan pernah lupakan otak Otak kita itu adalah organ utama yang mengatur semuanya. Jadi ada orang yang dia, saya saya itu pola makannya saat eh, puasa, eh, bukan puasa, saat sebelum nikah dan sudah nikah itu nyaris tidak berbeda. Bahkan lebih brutal saat sebelum menikah. Oh brutal betul makan saya itu sebelum menikah. Tapi saya nggak mengalami masalah. Yang berarti baru pasca menikah saya ketemu kolesterol. Oh dulu tuh saya hobi betul ke padang bahkan saya bisa survei ke rumah makan padang tuh sana sini. Kalau kita bicara kalori, sekali Anda makan masakan padang dengan porsi lengkapnya. Porsi lengkap itu uh. Oh, ini kenapa ini? Oh ya. Porsi lengkap itu ya berarti utuh dengan santannya dan semuanya gitu. Bersiaplah untuk tidak makan sehari penuh. Oh iya. Satu kalorinya padang itu sebenarnya cukup menggantikan kalori biasa satu hari. Jadi kalau Anda biasa makan makanan padang, Anda sebenarnya bisa menebak posisi tubuh Anda akan seperti apa. Hirannya itu sering saya lakukan tapi saat sebelum menikah gak ada artinya. Mengingat waktu itu memang pikiran saya belum jenak atau masih stres sana sini gitu. Jadi yang pertama kali kalau memang mengembangkan badan untuk menguruskan badan, perpastikan otak Anda itu sinkron dengan keinginan Anda. Kalau gak sinkron selesai nah sekarang setelah saya nikah ketenangan tuh dimudah wah ini kok ngompori lagi ya ya sudah tidak apa-apalah risiko kan ya ya nikah itu enak loh <laughs> nah jadi kalau misalnya apa uh, sekarang saya ingin menguruskan badan tuh sulit karena ketenangan tuh nggak tahu kenapa tuh mudah didapat gitu loh dalam banyak hal gitu melihat pasangan gitu kan ingat kita tuh bercanda dengan pasangan tuh pahala anda bercanda dengan teman anda yang lawan jenis itu berpotensi dosa. Wah iya, kita gojek sama teman kantor, teman apa ketawa ketiwi gitu kan. Kadang teble-teblean gak sengaja begitu. Itu ada potensi dosa. Tapi kalau dengan istri, wah itu pahala, tinggi betul. Nah, okay, kembali ke yang tadi, maka otak itu sinkronkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kalau sudah meniat begitu pola makan, itu sudah bisa membantu. Karena saat puasa, itu sebetulnya penyerapan kita kan tadi meningkat sampai 75 persen starvation kelaparan puasa itu meningkatkan potensi penyerapan makanan Ya sudah bisa dimaksimalkan saat itu Maksudnya dimaksimalkan makanannya tidak nanti gemuk anda jadi gemuk nggak sehat kan maksudnya me memberatkan ini saja tuh ya menjadi porsi ideal tuh ya tetap saja dalam porsi ideal insyaallah akan lebih nikmat nanti begitu paling begitu deh berat ini pertanyaannya Ya, Masih siap lagi. Yo, lanjut lagi deh. <laughs> Mungkin selama seterahan berijin boleh. <laughs> ya. ah, apa yang menyebabkan seseorang sering gelir atau pusing pada saat siang hari, saat sedang mengajarkan puasa sunnah? Padahal gula darah dan tensinya pasti periksa normal. Apakah butuh minuman manis ketika sahur? Tubuh kita itu memiliki ritme yang berbeda-beda setiap orang. Kalau kemudian Anda sering merasa nggelir saat puasa, itu berarti tensi normal, darah normal tuh ya. Tetapi pertanyaan berikutnya, asupan sampai ke titik tertentu itu apakah dia sudah mencukupi? Nah, ada beberapa pernyataan yang mungkin membantu untuk memudahkan ini, itu adalah asupan protein yang cukup tinggi. Itulah kenapa tadi saya mengatakan, kalau karbohidrat itu kan energi siapa pakai? Lemak punya kalori lebih tinggi Nah protein itu adalah energi jangka panjang Itu satu intinya Terus kemudian yang kedua Apakah kemudian saat itu perlu minuman manis dan sebagainya Sebetulnya saat itu tubuh anda memang sedang mengalami Ya kondisinya memang kadar gula darahnya kemungkinan besar drop Dropnya gula darah pada saat puasa itu macam-macam Pada beberapa orang Bisa dalam bentuk geliar Bisa juga dalam kondisi pusing yang enggak sembuh-sembuh ada tau, ini kok umpet banget ya gak karuan, tidur, bangun masih pusing dan sebagainya. Itu emang lapar. Nanti kalau dikasih makanan dan minuman yang mencukupi ya biasanya dia akan pulih. Nah, kalau kondisi ini sering berulang dan sebagainya, nah ini kita bicara metabolisme karbohidratnya. Karena ada beberapa orang tuh, saya, saya punya saudara saya, saudari saya itu, adik saya itu, dia itu makannya sedikit tapi sering. Karena apa? Kalau dia ikuti terus makan panjang, itu dia mesti Pusing. Nah ini berarti puasanya individual kan. Makanya saya selalu menekankan kalau kamu enggak sahur jangan puasa sunnah. Mengingat ada pernah ada resiko di dia. Nah inilah pentingnya sahur untuk Anda. Mungkin nanti perlu dikonsek juga kualitas makanan saat sahur. Begitu.